aktor idolanya Jawa Timur tentu bareng bersama Borosim kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Kerry Mahesa Ju Palapa Senawan samaku Borosim Sram amankan, ga manjkanti, da